بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ambabadu hadirin kaum muslimin jawaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dicintai dan dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan di malam yang sama-sama penuh dengan berkah kembali kita sama-sama berjumpa dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita sejenak kita beritikap mengisi dengan mendengarkan tausiah atau pengajian rutin kita pengajian rutin pada maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang pada kesempatan malam hari ini kajian kita akan disampaikan oleh guru kita Muka Rom Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA untuk itu marilah sama-sama kita awali dan kita buka majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah kembali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga dengan barokahnya Suratul Fatihah menambah pula keberkahan untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini dan juga semoga dengan wasilahnya pembacaan Suratul Fatihah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ala hadihin niyah wa kulu niatin salihah ilah hadratin nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki ya kana budu ya kana staini ninasiratal mustaqim Siratul ladziina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin amin amin ya rabbal alamin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah sebelum kita sama-sama mendengarkan materi kita pada malam hari ini ada satu amanat yang perlu kami sampaikan untuk jamaah sekalian amanat dari Syekh Ali Jabir menginformasikan seperti apa yang sudah disampaikan oleh beliau tentang majalah rutin beliau Alhamdulillah sudah terbit majalah Syekh Ali Jabir Untuk itu bagi jamaah sekalian yang ingin memilikinya dapat mengambilnya mungkin setelah pengajian ini di Serapi, Jakarta dengan mungkin nanti membayar infak. Demikian sekali lagi kami informasikan jamaah dimanapun anda berada seperti apa yang sudah diformasikan oleh Syekh Ali akan menerbitkan majalah Ali Jabir. Alhamdulillah sudah terbit volume pertamanya. Untuk itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memilikinya, Dapat mengambilnya nanti setelah pengajian kita di Serambi, Jayakarta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan selanjutnya marilah sama-sama kita menyimak dan juga mendengarkan kajian kita pada malam hari ini tentang sumber-sumber akidah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Hasan Bahar LCMA.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 wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa taala dan salam untuk junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa Saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas sedikit, karena memang waktunya juga sangat terbatas, yang berkaitan dengan sumber-sumber akidah. Kita sudah singgung pada beberapa kesempatan yang lalu, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan berita gembira dulu untuk saudara-saudara. Ini berita gembira untuk ibu atau untuk bapak ini. Ada riwayat dari Nabi Musa alaihi salam atau salah seorang nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada Allah. Ya Rabb, kaifa a'rif annaka radin li'abdika? Tuhanku, bagaimana aku bisa tahu kalau engkau itu senang dengan hamba nya? Dari mana aku bisa tahu engkau senang kepada kepada hamba? Jadi hamba yang disukai sama Allah itu yang kayak gimana? Yang kayak gimana ibu? Saudara-saudara yang seperti apa? Simpel jawabannya. Iza hayak tu abdi litaati, wa asrifuhu am masiati. Fatil ka'ayatu Kalau aku Berikan Kesempatan kepada hambaku Untuk beribadah kepadaku Dan aku jauhkan dia dari maksiat Kepadaku Maka itu tandanya Tanda seorang hamba yang mendapatkan Mendapatkan Keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah malam hari ini kita di mana? Sedang etikaf, sedang selesai sholat dan mendengarkan. Mudah-mudahan ini tanda Allah ridho kepada kita semua. Nah, supaya ridho Allah itu terus ada pada kita, jangan sampai kita meyakini yang nggak pantas diyakini. Akidah itu kan harus, harus kuat, harus diyakini, harus dipegang. Dari mana saya mengambil akidah saya Dari mana saya mengambil keyakinan saya Dari cerita rakyat Yang Israel itu Israel datang memanggil terus Itu hadis riwayat siapa itu Itu hadis riwayat ibu-ibu itu Hadis riwayat bapak Dari mana saya mengambil Pertama itu dari Al-Quran dari kenapa dari Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an tidak ada keraguan sedikit pun tidak ada keraguan sedikit pun sampai ada sebagian ulama mengatakan setiap pengarang setiap pengarang ketika dia menulis karangannya dia akan mengatakan kami mengharapkan masukan dari para pembaca Ya, yeah. Biasanya setiap pengarang Kalau pengarang itu manusia <laughs> Kalau pengarang itu manusia Dia akan mengatakan Ini yang penulis Mampu persembahkan dan penulis Mengharap Masukan dari para pembaca Dan penulis menganggap bahwa Yang dipersembahkan ini masih perlu Perlu apa? perlu perbaikan, perlu masukan, dan seterusnya bandingkan dengan Al-Qur'an Zahlikal Kitabu sayang, sayang, seribu sayang itu saya pernah bicara dengan seorang biasa kalau kita di Indonesia ini kan banyak orang baik ya ibu kenapa ketawa? banyak orang baik, cuman kadang-kadang waktunya nggak tepat baiknya dia yang pernah bilang sama saya dia mantan petinggi salah satu aparat itu dia mengatakan, Ustaz kenapa di Indonesia tidak diajarkan bahasa Arab saya ini sekarang usia saya sudah 70 tahun ternyata indah sekali bahasa Arab orang baik kan saya bilang baik cuman waktunya kurang tepat waktunya aja kurang pas tapi Alhamdulillah 70 tahun dia sadar bahwa bahasa Arab itu penting Ustaz Ustaz kan masih muda, ayo dong Ustaz mestinya suarakan negara Indonesia ini kan mayoritas muslim kewajiban warga negara, hak warga negara dan kewajiban negara itu kan mendapatkan mendapatkan apa? mendapatkan pembinaan mendapatkan pembinaan nah tidak mungkin pembinaan ini bisa bagus kalau orang muslim gak ngerti bahasa Arab. terus saya bilang pak, bapak dulu sebagai pejabat yang cukup berpengaruh, kok nggak kepikiran itu pak? ya Karena rutinitas kata dia, karena rutinitas. Tapi itu yang selalu dikatakan oleh para ulama, malayutroku kuluh layutroku Yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, jangan sampai kehilangan seluruhnya. Zalikal kita bularai bafi. Itu kalau orang mengerti bahasa Arab, bukan cuma mengerti bahasa Arab, maaf. Tenaga kerja ya, maaf. Bahasa yang digunakan oleh tenaga kerja itu bahasa yang sangat. Uh, Apa Ustad Farouk? Bahasa kalau dalam dalam istilah bahasa tuh Arabiah Mukassarok itu bahasa Arab ancur ancuran-curat kata gantinya nggak jelas kemudian intonasinya nggak jelas kalimatnya nggak jelas dan seterusnya tapi itu bahasa yang digunakan pokoknya sana paham sini paham dah masalah bagus nggak bagus terserah beda dengan bahasa Alquran kalau kita pelajari dengan indah bahkan ibu dan bapak mungkin sudah sering mendengar. Ada seorang dari Perancis Seorang pakar di bidang Bedah Profesor doktor Siapa? Siapa namanya? Maurice Boucher Yang menulis buku Perbandingan Al-Quran dan Babel Kemudian Science Diteliti dan beliau ini wallahu alam beliau masuk Islam Ataupun tidak Tapi Seandainya beliau tidak masuk Islam pun Tuhan gak rugi Karena Tuhan mahakaya Jangan kita pikir terus Kalau masjid wah wow, Berarti Tuhan untung Kalau masjid sepi berarti Tuhan Tuhan bukan tukang dagang Jangan disamakan antara Tuhan dengan Nah ini Profesor Dr. Morris Bocail Belajar bahasa Arab Karena apa? Karena ketika beliau mendapatkan tugas Untuk mengisi seminar Kemudian seminar yang Beliau ditugaskan tersebut membahas mengenai reproduksi manusia Lalu beliau baca dari Al-Quran Kemudian beliau menemukan Al-Quran menggunakan kalimat Ada mudroh, ada alaqoh, ada nutfah Ini beliau teliti, ternyata beliau nggak puas Berangkat ke Mesir usianya sudah hampir 50 tahun Untuk belajar bahasa Arab Padahal dia kafir Ini ada muslim santai-santai saja. -santai. <laughs> Karena menurut dia surga sudah tinggal belajar bahasa Arab sampai kira-kira uh, beliau itu sudah merasa cukup atau beliau merasa sudah sudah layak untuk melakukan penelitian dan mengungkap mengupas ayat-ayat Al-Qur'an tentang reproduksi manusia, beliau memberikan penjelasan dengan Sedetil-detilnya secara bahasa Kapan Al-Quran mengatakan Nutfah Nutfah itu setetes Setetes dan dikit Betul, ternyata Asal usul manusia Sebelum dia lahir ya, Dia dari setetes Dan yang sedikit bukan yang banyak Karena dari setetes tersebut Itu mengandung Dan yang menang cuma satu Itu yang masuk Kemudian dia akan terus. Setelah itu ada namanya alakoh. Alakoh itu alak, nempel. Karena memang dia nempel di dinding rahim. Kemudian mudroh, mudroh itu, maaf, maaf ibu dan bapak, mudroh itu kalau dalam bahasa dari mengunyah. Ma'bagayam boru atau yamburu itu mengunyah daging, maaf. daging kalau habis anda kunyah anda lepeh, bagaimana bentuknya nah kita juga pernah berbentuk seperti itu, kita pernah setetes, kita pernah nempel kemudian kita pernah diteliti sampai dikatakan apa Nabi Muhammad belajarnya dari mana ilmu pengetahuan baru berani memberikan pendetelan itu belum lama usia pengetahuan tersebut tapi Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam ini juga yang disebut oleh ulama ahli tauhid namanya Fatah Natu rasulillah bukan ahmadnya ya enggak pakai ahmadnya fatanatu rasulillah artinya kecerdasan Rasulullah SAW. alaihi wasallam bisa memberikan yang menembus waktu dan tempat beliau kita ingin kembali kepada bahasa Arab Al-Qur'an Allah pilih sebagai wahyu terakhir dan Allah pilih Al-Qur'an bahasa Arab sebagai wadahnya. Kalau kita pelajari bahasa Arab dengan baik, zalikal kitabul araiba bafi. Itu terjemahannya sekarang itu ini adalah kitab. Padahal terjemahan yang benar bukan ini. Itu. Itu adalah kitab. Lalu kalau orang enggak belajar bahasa Arab dengan baik, dia akan mengatakan sama ajalah ini sama itu. Zaman sekarang banyak orang sok tahu Zaman, zaman, zaman banyak orang, banyak orang saya <laughs> tahu, dan biasanya orang yang bodoh itu saya tahu. Saya belum pernah melihat ada orang bodoh tawadu, rendah gitu, jarang. Biasanya yang yang tawadu yang berilmu, tapi yang bodoh, yang bodoh sama aja ini dan itu. Sebentar, menurut anda boleh sama saja, menurut anda. Tapi anda kan tidak pantas, anda bukan orang yang harus kami ikuti. yang harus kami ikuti adalah Rasulullah SAW dan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah karena dalam, dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu retorika bahasa Arab kalau sesuatu yang agung itu menggunakan kata yang bermakna jauh Zalikal Kitabu sama seperti saya ketika saya berbicara dengan seorang yang saya hormati saya tidak akan mengatakan ini saya akan mengatakan kalau sama orang yang satu level dengan saya. Nih. Ya. Yeah. Nih di depan. Tapi kalau orang yang saya hormati Zalikal Kitab. Dinamakan kitab. Padahal waktu itu belum banyak tulis. Tulis-menulis itu belum banyak. Ini juga sebagai salah satu bentuk mukjizat. Akhirnya pasti akan menjadi kitab. La raibafi Bahasa Arab ini kaya Kalau ingin mengatakan ragu ragu Itu ada dua Syak dengan raib Kalau syak itu kita cuma ragu Tapi kita enggak curiga Tapi kalau raib Ragu plus Curiga, menuduh Ada yang memberitakan Si Fulan itu orang baik Yang mendengar, kalau dia cuma ragu, itu dia dikatakan syak. Tapi kalau dia mendengar informasi itu, dia ragu dan dia curiga bahwa orang yang berkata seperti itu itu melakukan pembohongan, lakukan itu namanya ray. Al-Quran tidak ada ragu dan tidak akan bisa ada kecurigaan yang menembus dan mengalahkan Al-Quran. dzalikal kitabu hudan baik sumber akidah kita itu adalah al-quran ibu dan bapak kalau ada orang yang mengatakan kamu harus percaya bahwa bahwa apa ya kamu kamu harus percaya bahwa sakratul maut itu menyakitkan kita tanya disebut enggak dalam al-quran Yang pertama dalam Al-Quran dulu Disebut gak? Dalam hadis Disebut Cek Habis ini kita akan masuk ke hadis Tapi yang pertama Al-Quran Karena siapapun yang mengingkari Al-Quran Ada orang Dan ini maaf Ini biasa digunakan oleh kelompok Seperti Ahmadiyah misalnya Itu mereka mengatakan Kami, kami berpegang kepada Al-Quran Iya, Yang mana yang dipegang Al-Quran Yang mananya Yang menguntungkan mereka Yang mereka pegang Dan sampai sekarang Alhamdulillah Kita bersyukur di Indonesia ini Ada departemen agama Yang bagian dari departemen agama tersebut Adalah jenah tashih Al-Quran Jadi ada Tim Khusus yang memang Ditugaskan untuk mengesahkan Al-Quran itu layak diterbitkan ataupun tidak dan milik kelompok ahmadiyah itu itu tidak mendapatkan tasih karena di dalamnya banyak akan ada ada ada masalah nah saya ingin jelaskan misalnya begini ada seorang baik masya allah sholatnya lima waktu gak pernah tinggal baik sekali tapi menurut dia surat surat menurut dia misalnya dia meyakini bahwa surat al ikhlas itu nggak ada itu atau kalimat kulnya itu nggak ada kul huwallahu ahad karena kalau orang belajar bahasa Arab tanggung tanggung ya tanggung tahu nggak tanggung tanggung itu maksudnya gimana <tuk> kalau kalau belajarnya tanggung dia akan mengatakan kul kul itu kan artinya katakanlah ya yeah. ini Nabi Muhammad misalnya ini Nabi Muhammad Tuhan bersab Tuhan bervirman Kul huwallahu ahad. Kul itu kan artinya katakanlah Allah. Allah maha maha esa atau maha esa. Mestinya kan katakannya itu nggak usah disebut lagi. Ya, yeah. kalau ada orang yang mengatakan kulnya itu nggak ada itu, itu kesalahan yang nulis. Walaupun Ininya hitam. Ininya hitam loh ya. Pakainya gamis. Ininya panjang. ya yeah. Bahasa Arabnya fasih. Ya. Yeah. Salat siapa yang mengingkari? Yang mengingkari menolak apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang jelas-jelasan itu adalah Al-Qur'an. Maka Dia tidak terhitung muslim Makanya jangan main-main Makanya jangan main-main Ibu tahu dan bapak tahu Nabi Muhammad itu berdakwah tauhid berapa tahun? 13 tahun Ditanam itu tauhid. Keimanan itu di, ditanam Kalau ada orang misalnya Nah ini maaf ibu dengan segala hormat Mana ada ayat poligami Gak ada itu Ayo gimana tuh? Gimana? Seandainya Alquran membolehkan poligami, Pertama, saya nggak percaya. Saya gak percaya. Waduh. <tuk> Begini, laki-laki yang tidak adil, laki-laki yang zolim itu satu kasus. Satu kasus. Alquran berbicara poligami itu tema lain lagi. Sehingga jangan dicampur, campur aduk. Aduh Ustadz kawin lagi ibu repot Ya saya enggak ya saya enggak Bukan Kesian Ustad Faruk nanti. Uh, Kita enggak bisa bedain Atau sering kita tidak bisa membedakan Perilaku orang yang Mempraktekan poligami Dengan cara yang tidak baik Itu jangan dicampur-campur Gitu loh Ini harus ini tema sendiri ini kasus sendiri ini tema tema sendiri kalau ada wanita yang mengatakan ini wanita saya nggak percaya tuh sama ayat poligami Waduh. Nah, ini repot tapi jangan marah dulu wahai para Ustadz para Ustadz nggak boleh marah dulu harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu nggak pernah marah kalau orang melakukan kesalahan karena nggak tahu karena nggak karena nggak tahu apalagi kalau melakukan kesalahan karena kebodohan tertipu terpengaruh maka sebagai orang yang memiliki ilmu diminta untuk sabar melaksanakan tugas namanya tablir menyam menjelaskan Poligami itu bukan anjuran, tuh enak kan? Bukan, bukan anjuran, tapi boleh. Beda kan? Ada anjuran ada? Kita masih bedain dong. Ada anjuran ada? Boleh. Kalau anjuran kan gitu. Setiap ada laki-laki Nabi misalnya, tanya, istri berapa? Misalnya, nah itu nanti namanya. Kok cuma satu? Ayo nikah lagi. ha Kalau ada seperti itu dari Nabi, nanti maka akan naik. Bukan cuman boleh, tapi ah, nah ini mesti mesti benar-benar memahaminya dengan baik. Dia bukan anjuran, tapi boleh. Kemudian ada aturannya. Ketika boleh pun juga ada, ada aturannya. Di situ harus menjadi menjadi solusi, bukan malah menjadi. problem kan gitu sampai ada orang yang saking bencinya dengan poligami saking bencinya nih bu orang kalau berpoligami pasti pinter bohongnya <tuk> mana ayat Qurannya mana hadis oh itu berarti kasus <tuk> itu berarti kah kasus jangan mengeneralisir semuanya mau di mau di sama saya mau kasih contoh lagi di dalam Al Qur'an itu di dalam Al Qur'an itu kalimat kul kan banyak kul artinya katakanlah kita nggak bisa mengatakan udahlah kalau saya baca surat Al Ikhlas kulnya saya nggak pakai Ini bisa jadi masalah Al-Quran utuh Dan satu-satunya kitab suci Di seluruh dunia ini Yang tidak ada yang bisa Meragukannya Bahwa itu dari Allah Tidak ada yang bisa Ibu tahu Semenjak Nabi Muhammad masih ada Itu ada orang yang ngaku nabi. Karena ada surat al-Qariyah, mal-Qariyah, wama adroq kamal. Ada satu orang namanya Musa al-Kazab, al-Fil, mal-Fil, wama adroq kamal-Fil. Dia mau mau ikut ikutan al-Quran ada surat al-Fil. Kemudian ada al-Qariyah. Dia asam. al-Fil, mal-Fil, gajah. Tahukah kamu apakah gajah itu? Gajah adalah yang memiliki belalai yang panjang dan apa? Dia mau mau menandingi, mau bandingkan dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Kalau diteliti kalimat Al-Qari'ah. Bahasa Arabnya mengetuk. lihat bahasa Arab itu salah baca. Kadang-kadang tuh maknanya jauh. ada hamzah, ada ain Di sini kita banyak punya hafidh quran eh, ahli alhamdulillah dan eh, mudah-mudahan ini tanda Jakarta diberkahi sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau masih banyak yang hafidh quran masih ada yang hafidh quran kalau udah nggak ada yang hafidh quran lagi cepet-cepet iya, cepet-cepet cepet-cepet apa? siap-siap sudah alhamdulillah berarti masih Wallahu alam, saya juga nggak tahu kapan kiamat Tidak ada yang tahu, film sudah banyak dibuat 2013, 2000 sekian Tapi nggak ada yang terbukti Sampai di Australia tuh ada satu keluarga Sudah buat bunker di bawah Sudah menyiapkan stok makanan Untuk 6 bulan, ternyata kemarin gak jadi kiamatnya Dia bilang tidak jadi kiamatnya Al-Qari'ah Kalau kita baca Al-Qari'ah Pakai Hamzah, itu artinya Pembaca, wanita Tapi kalau Al-Qari'ah Itu artinya sesuatu yang mengetuk sampai kalau peristiwa itu datang, pikiran dan hati mau tidak mau akan terketuk. Peristiwa apakah itu? Kiamat. Karena sekarang kita ya, kita dengar gempa, ya terketuknya sebentar kan? Iya. Dengar musibah terketuknya? Tapi nanti akan ada Al-Qari'ah, Mal Qari'ah wama adra يوما كالفرش وتكون jibal الله، itu kalau kita baca. Aduh, cuma umat Islam kadang-kadang sekarang ribut, ributnya urusan urusan kunut, nggak kunut. Coba kalau dikaji itu dengan dalam. Masalah kunut begitu kita sholat berjamaah di depan kita imam nggak pakai kunut udah dua rokaat kan? Subuhnya ngadepnya sama. Oh, udah nggak usah ribut-ribut, jangan sampai seperti di Jakarta Timur tuh ada di Kompleks salah satu komplek di Jakarta Timur, ini Imam ada dua, satu kunut, satu nggak pakai kunut, itu berebutan terus datangnya. Kalau yang duluan yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut marah. Besok saya mau datang duluan. Benar, besok datang duluan. Yang itu kan, besok saya, mau. eh hari yang ketiga datangnya bareng. Ibut. mending kalau sweet masih anak-anak, bagus kamu gak boleh baca kunut, saya gak mau, kamu nggak baca kunut, saya gak mau wah. sampai makmumnya orang-orang baik pak maaf, kalau bapak berkelahi, silahkan di luar, pak ini masjid, pak. kami mau sholat oh ini di luar, di luar masjid, masih juga, kunut itu bina, oh, tidak kunut itu, wah ribut terus eh ada satpam naik sepeda lewat, yang keliling komplek Saat berhenti di depan masjid tuh orang berkelahi. Hey, hey. Pak, kenapa pak? Ini mau jadi imam pakai kunut. Oh dia. Sate imamnya tanya kunut itu apa pak? <tuk> <tuk> <tuk> kunut apa? <tuk> ya Allah, bayangkan. <tuk> Ini di Indonesia masih bagus, Satpamnya nggak ngerti kuno itu. Apa di Amerika, bulan romadhon ada salah satu masjid ditutup oleh tentara, oleh kepolisian di sana gara-gara berantem rokaat tarawihnya 8 atau 23. Yang misahin polisi kafir. Apa nggak malu? Makanya di sini udah yang mau delapan bacanya yang panjang. Al-Baqarah. <tuh>, Saya masih ingat uh, Profesor Ali Mustafa Yakub. Itu beliau pernah menjelaskan mengenai terawehnya solat malamnya Rasulullah. Gak usah disebut teraweh lah, supaya nggak ribut. Solat malamnya Rasulullah itu nggak pernah inafteinakal inak kawsar itu nggak pernah. Nih, da, apalagi bulan Ramadhan Kalau bulan Ramadhan Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadhan Kalau bulan Ramadhan Nabi Muhammad itu Apalagi ketika etika 10 malam terakhir Hari-hari biasa saja panjang Bacanya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa Ini sudah baca ina'atwa ina Kuliah, kulhu, pulang, mencela yang lain Minta surga paling tinggi dong, Jangan begitu malu-malu ini ya Kita mau kembali dulu, itu bukan masalah akidah Kita harus tahu Kalau akidah itu dari Quran Terawih nggak disebut dalam Al-Quran Disebut nggak? Tapi Al-Quran banyak menyebut orang yang Mendirikan sholat, yang melaksanakan sholat Dengan sempurna, itu disebut Kemudian nanti ada hadis Nabi Tapi yang pertama ingin kita Nyatakan terlebih dahulu bahwa Setiap yang saya mau yakini pertama harus Bersumber dari Al-Quran Itu sudah nggak bisa di tawar-tawar. Semua boleh ditawar, ini nggak boleh. Harus dari Al-Qur'an. Dan dari Al-Qur'an pun harus dipastikan ayatnya namanya ayat muhkamat. Ayat yang jelas. Ayat yang jelas maknanya dan kandungannya tidak multi tidak multi tafsir Maksudnya begini. Di dalam ayat Al-Qur'an Ada yang mohkam tegas, misalnya kul ahad tegas Tuhan yang maha esa, maksudnya apa? Dia tidak merupakan bagian. Kalau misalnya jam, ya yeah. jam ini kan ada jarumnya, ada baterainya, ada casingnya, ada macam-macam. Itu namanya dia bukan ahad. Karena dia satu tapi terdiri dari Kalau Tuhan itu ahad Sehingga Semua Harus Ayat Quran ataupun hadis Nabi Harus sesuai dengan itu Kalau misalnya kita baca Ayat Al-Quran Allah memiliki mata Walitus na'a ala aini Mata Kemudian tangan Innalazina yubayu'unaka innama yubayu'unallah yadullah fauqa'idihim Mereka yang membayatmu mereka adalah orang-orang yang membayat Allah Tangan Allah di atas Di atas tangan Jangan terus Di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan Nanti muridnya nanya Tangan Tuhan kayak gimana? besar. Sebesar apa sama masjid sinda kelapa? Besaran mana? Lebih besar. Itu nanti akan bertentangan dengan ahad, kemudian akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya, di antaranya yang menjelaskan laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatupun yang menyerupainya atau serupa dengan sehingga kalau begitu ustad tangan Allah maksudnya apa? kursi, saya mau tanya coba ayat kursi kan kita orang Indonesia hafal ya kenapa kita hafal ayat kursi orang Indonesia? setan bukan setan malam Jumat maksudnya setan malam minggu dibacain ayat kursi bisa gak? Hah? bukan setannya sih lari cuman yang, yang baca nggak paham bahwa itu juga bisa ngusir setan malam minggu setan malam jumat tapi kita meyakini bahwa yang dibacakan ayat kursi itu yang akan lari setan malam jumat yang yang apa namanya yang genderuwo sundal bolong depan bolong belakang dan seterusnya ayat kursi saya mau tanya sama ibu dan bapak jujur apakah yang dimaksud itu kursi ini nih Berarti kursi Tuhan kayak apa ya? Wasi'ah kursi wal wal'ar Luas kursinya Panjang kali ya? Nah ini nanti Ada pendetilannya Semua yang tidak sesuai dengan keesaan Allah Tidak sesuai dengan kesucian Allah Tidak sesuai dengan Berbedanya Allah dengan makhluk-makhluknya Maka kalau disebut Tangan berarti makna yang Dimaksud itu bukan tangan yang ini Karena lagi-lagi Kembali kepada bahasa Arab Karena dalam bahasa Arab itu Tangan bisa berarti nikmat Oh orang itu Sama seperti kita tangannya Kita sebut apa ya Tangannya apa Murah, ya Tangannya apa dalam bahasa Indonesia biasanya Kalau kita ingin menyatakan bahwa orang ini dermawan, tangan panjang maling dong, tangan pendek cacat, ringan, ringan tangan, ya, yeah. ringan tangan itu kan mukul kali dengan tangan. Murah. Murah. Dengan tangan nanti KDRT itu tangannya murah ya yeah. kemudian dia adalah tangan kanan bapak presiden tangan kanan pak presiden ada kumisnya ya. misalnya gitu kan nah ini orang nggak tahu tidak tahu ilmu bahasa karena ada nanti kiasan tangan Allah mata Allah kalau disebut itu maka harus disesuaikan. Oh maksudnya itu Kalau mata perhatian Pengetahuan Kursi kita lihat dalam bahasa Arab Orang Arab kalau menggunakan kalimat kursi Pada masa diturunkan Al-Quran Itu maksudnya apa? Bangku atau pengetahuan Nah ini nanti ada Ada pendetailannya Sehingga nggak bisa juga mentang-mentang disebut Dalam Al-Quran Terus dia mengatakan itu adalah sifat Allah Karena di dalam Al-Quran disebut Nasullohafanasyahum. Mereka lupa kepada Allah. Allah pun lupa. Ada sifat Allah. Namanya lupa. Ini kacau. Maksudnya lupa yang pertama itu artinya mereka memang lupa. Lupa yang artinya enggak ingat. Tapi untuk kalimat nasia yang kedua yang secara bahasa artinya lupa. Tapi maknanya tidak bisa dikatakan lupa karena Allah nggak pernah, nggak pernah lupa. Yohdi Orang-orang munafik itu dengan menutup nutupi sikap mereka, mereka ingin menipu Allah. Lalu kalau pakai letter letter terjemahannya dan Allah menipu mereka. Uduh. Jadi Tuhan sama Tuhan sama orang munafik main. Ah. Nanti ada Dalam ilmu bahasa Arab itu namanya atau nazir Kalimat yang digunakan serupa Tapi maknanya tidak Tidak sama-sama Mudah-mudahan nanti kita masuk surga Mudah-mudahan Yakinnya masuk surga? Aminnya kok tanggung? Mudah-mudahan kita nanti masuk surga Begitu kita masuk surga Nanti akan diberikan buah anggul Kita akan mengatakan ini pernah kita lihat Malaikat bilang Silahkan cicipi terlebih dahulu Enak dibawakan lagi Ibu mau lagi dibawakan lagi Sama kan sama yang tadi Coba lagi Lebih enak yang ini Terus Serupa tapi Nah Jangan terus mentang-mentang disebut dalam Al-Quran Sama seperti salah seorang duta besar Mesir Itu pernah datang ke Uil Kemudian dia cerita ketika saya menge mengecek untuk memberikan beasiswa kepada calon e, mahasiswa Indonesia ke Al-Azhar, itu saya mendapatkan ada nama-nama yang antik ada orang Indonesia namanya siapa? Syarul Bariyah Dubes Mesir mau baca bingung nggak enak mau baca kan? terpaksa Syarul Bariah <tuh> ditanya Kamu tahu arti nama kamu? Jawabannya diplomatis Dia bilang Itu nama yang memberikan orang tua saya. Oh, Sharlul Bariah itu artinya Seburuk-buruknya manusia Dalam surat al Surat Al-Bayina Dalam surat Al Karena orang tuanya mengatakan Begitu mau memberikan nama Begitu mau memberikan nama <laughs> Yang dibuka Al-Quran Yang ketunjuk dengan tangannya sambil merem Surat al ba'ina Syarul Bari Ya Allah Itu bukan berarti semua yang di dalam Al-Quran itu terus hmm. Ada Fir'aun juga dalam Al-Quran ada Haman juga ada Abu Lahab juga Syaitan juga banyak Iblis juga banyak sehingga itu dia tapi kalau kita ingin meyakini sesuatu pastikan itu ada di dalam Al-Quran dan tepat untuk akidah karena dalam surat Yusuf dalam surat Yusuf itu ada pernyataan dari suami tanda petik Imratul Aziz Suami dari pembesar tersebut Ada yang mengatakan Perempuan itu namanya Zulaiha dan seterusnya Itu suaminya mengatakan apa? Inna kaidakun azim. Sesungguhnya tipu daya kamu Wahai perempuan Itu sangat besar Dipakai penggalan ayat tersebut Suami kalau marah sama istrinya Inna kaidakun azim. Disebut dalam Al-Quran Padahal Al-Quran sedang merekam Perkataan Nah ini yang harus dipilah dan dipilih. Mangkanya silahkan membaca Al-Quran, silahkan mengkaji kembali kepada Al-Quran. Baik lewat terjemahan dan seterusnya. Tapi tolong jangan kalau ke laut itu harus punya... Kita lanjutin setelah Azan Isya اللهم لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت ونعمت على محمد ونعمت الله الله الله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 I can محمد رسول الله. is the محمد. مد الرسول الله أي على الصلاة. تمام وصلات القائمه ادي سيدنا محمد الوصيله والفضيله والشرف المقام محمود الذي وعدته انك لا semua yang di dalam Al-Qur'an itu terus Bisa dijadikan oh, pegangan tanpa dikonfirmasi dulu bahwa itu maksudnya mau kemana Karena ada orang, nama itu ada dalam Al-Quran, ya Haman juga ada, Fir'aun ada, Iblis juga ada Sehingga dia pikir semua yang di dalam Al-Quran, karena juga kan ada kutukan juga di dalam Al-Quran Sehingga eh, tidak bisa sembarangan yang menjadi... Sumber dalam akidah kita Al-Quran Yang ayatnya muhkam Yang tegas Tidak multi Kalau ada ayat Yang mutashabih Yang maknanya bisa bermacam-macam Ketika berkaitan tentang akidah Tentang ketuhanan Maka ulama mengambil dua jalur Yang pertama namanya Tafwid Tafwid artinya mengembalikan semua itu kepada ya kami percaya ada yang disebut dengan tangan Allah tapi maknanya kami kembalikan kepada kepada Allah itu namanya tafwid mengembalikan menyerahkan lagi kepada kepada Allah maknanya Allah yang Maha tahu tangan Allah mata Allah dan seterusnya kami sebut sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an tapi maknanya kami kembalikan kepada kepada Allah Kemudian yang kedua Itu sebagian ulama mengambil jalan dengan takwil Mentakwil Jadi maknanya itu Zohirnya bukan itu yang dimaksud Kalau disebut tangan Allah Maka maksudnya bisa Kenikmatan dari Allah Karunia dari Allah Bisa juga kekuatan Karena dalam bahasa Arab Seorang yang tidak punya tangan Layadalahu yad, la Laku tidak ada tangan miliknya, itu bisa diartikan, bisa diartikan tidak memiliki kekuatan. Seperti misalnya kalau orang Indonesia mengatakan nasi sudah menjadi bubur, orang baru belajar bahasa Indonesia nasi sudah menjadi bubur, dia nggak tahu bahwa yang dimaksud itu dibilang nggak ada nasi di sini, bubur juga nggak ada, dia tidak tahu bahwa itu adalah bahasa yang biasa atau maaf. Itu adalah redaksi yang digunakan tujuannya bukan zohirnya yang dimaksud Nasi sudah menjadi bubur Enggak ini indomie kok bukan nasi Dia tidak faham bahwa maksud nasi sudah menjadi bubur Artinya sesuatu yang sudah Sudah nggak bisa dikembalikan lagi Karena nasi kalau sudah menjadi bubur tidak bisa Nah begitu juga dengan ini namanya ta'wil Tangan Allah itu diartikan nanti nikmat Allah bisa Kekuatan Allah, kekuasaan Allah juga bisa Kalau ada kalimat mata Allah, maka tidak serta merta diartikan itu adalah mata. Oh, pengetahuan Allah, penglihatan Allah, sama seperti, sama seperti. Ini. Dari mana diambilnya? Ini diambil dari hadis yang mutawatir yang Allah ta'ala dalam hadis kutsi tersebut Allah mengatakan abdi maritu hambaku, aku sakit. Kenapa engkau tidak kunjungi aku Tidak jenguk aku Lalu si hamba akan mengatakan kaifa duka wa antarabbul alamin Bagaimana aku menjenguk engkau Padahal engkau Tuhan yang mengatur Alam raya Allah mengatakan Bukan engkau menjenguk aku Tapi ada hambaku Yang dalam keadaan sakit Kalau engkau menjenguk dia Berarti engkau mendapatkan Nah ini namanya takwil Dari situ ulama mengambil Jadi ulama itu ketika mengambil kesimpulan dan keputusan Itu bukan dengan, maaf, bukan seperti orang sekarang Sebagian, sebagian tidak seluruhnya Orang yang sok pinter tadi Menurut hemat saya Terlalu hemat ternyata Terlalu hemat Ada dasarnya Pertama tadi sumber kita adalah Al-Quran Dengan Pendetilan tadi seperti itu Kemudian yang kedua hadis Israel datang memanggil seluruh tubuh Itu hadisnya ini mana? Tidak ada? Ya yeah. Hadis juga harus dipastikan Kalau dalam keimanan Maka hadisnya dalam akidah harus hadis mutawatir Mutawatir artinya apa? Yang mendengar dari Nabi Bukan satu orang Tapi lebih dari delapan orang Sehingga Kemungkinan salahnya itu ke Kecil Yang meriwayatkan itu Lebih dari delapan orang Bahkan ada sebagian ulama ahli hadis Itu beliau mengatakan bahwa Yang namanya hadis mutawatir itu Perawinya harus lebih dari sepuluh Untuk lebih hati-hati lagi Karena kalau yang dengar satu orang jangan-jangan dia lagi ngelamun, iya, yeah. dia lagi ngelamun, lagi mikirin apa, diajak ngomong terus jangan-jangan dia salah. Tapi kalau yang dengar banyak meriwayatkan yang sama, maka itu namanya hadis mutawatir. Oleh sebab itu, oleh sebab itu, untuk menjadi sekarang menjadi solusi persatuan umat Islam, jangan bawa-bawa hadis sudah nggak sohih, nggak mutawatir, dipegang. Habis ini sebagai penutup nanti kita akan bacakan Semua saya rasa sudah sering dengar Hadisnya itu Yahudi akan terpecah Belah menjadi Berapa golongan Yahudi 31 Kemudian Nasrani 32 Umatku menjadi 33 Semuanya dari 33 Masuk neraka kecuali satu Dia dan Ustadz Semua masuk neraka Kecuali satu Baik Kita harus pastikan dulu Hadis adalah sumber akidah kita Tapi hadis kan ada derajatnya Mangkanya ibu dan bapak Ustadz kita jadi pusing nih Bingung gimana ngeceknya Mangkanya ada mazhab Untuk memudahkan Mangkanya ada ulama yeah. Kalau kita di Indonesia ber Berakidahkan Ash'ariyah maturidiyah itu untuk memudahkan karena kalau disuruh mengoreksi jujur saja saya yakin saya nggak nggak suzon sih ya menurut keyakinan saya kurang dari setengah yang hadir di sini pernah membaca Sahih Bukhari sampai lengkap kurang dari setengah dari kita yang hadir di sini mungkin pernah baca Sahih Bukhari sampai lengkap sampai setengah bisa kita ngoreksi Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat Untuk Imam Bukhari Untuk seluruh ulama-ulama Mereka yang udah nulis tuh Lalu ulama yang lain yang datang setelahnya tuh Mengambil kesimpulan Ada kalau di dalam fikih nanti namanya mazhab Ada mazhab Syafi'i, Hambali Makanya Kalau ada orang Saya sih pakai pake yang <laughs> Udah pernah baca Shahih Bukhari sampai lengkap <laughs> Belum yeah. Sohi Muslim barangkali udah Belum juga Nasai pernah baca? Belum juga Turmuzi Tetangganya namanya Turmuzi Abu Dawud pernah Ada Haji Dawud Pernah baca Abu Dawud sampai lengkap? Pernah? Belum lagi kitab-kitab yang Belum? Kok kamu berani mengatakan Ini namanya orang Mekah? Bukan pinter Mekah. Makanya ada madhab Tapi saya Kita nggak usah ribut Yang mau seperti itu silahkan Tapi jangan menganggap Yang bermazhab itu nggak punya dasar Semua punya dasar Tinggal kalau mau meneliti Sampai ada seorang ulama ahli tasawuf besar Imam Abdul Wahab Asyarani Itu menulis buku Dibaca di sebagian kiai Memang untuk baca kitab tersebut Kitab namanya Al-Mizanul Qubro Itu buku yang dibuat Untuk mempertemukan Semua perbedaan Bisa bertemu bahwa semuanya itu sebetulnya satu Itu dipertemukan Tapi sekarang banyak orang yang Baru Baru ngaji dua bulan Sudah berfatwa Baru ngaji dua bulan Bacanya terjemahan, salah cetak lagi terjemahan Terus sudah mengkafirkan Membid'ahkan dan seterusnya Itu di Sunda Kelapa itu Masa habis sholat ada zikirnya tuh Kak ada itu hadisnya. Sudah hafam Sahih Bukhari, sudah hatam Sahih Muslim, sudah. Sekolah di Mesir berapa tahun? Di Mesir ada orang sekolah di Mesir sekian tahun, tapi kalau sekolahnya enggak bener, enggak juga kan? Gitu. Ada yang buka warteg juga di sana. Ada yang iya. Belajar di sana, dapat ijazah, dapat pengakuan dari gurunya dan seterusnya, sehingga jangan jangan sampai Islam kita ini berantakan. Belum apa apa baru ngaji pertama, hm, jilbabnya belum rapet tuh. Sebelah sana ngajinya ya, sebelah sana. Itu ada yang seperti itu. Ini apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya yang terjadi umat Islam menjadi umat yang ditertawakan oleh umat-umat yang, oleh umat-umat yang lainnya. Jadi sumber aqidah kita pertama hal Quran. Tadi itu ada aturannya Aturan bukan sembarangan Kemudian ada hadis Hadis kalau untuk akidah harus dipastikan Hadis itu mutawatir Karena kalau hadis ahad yang meriwayatkan satu orang Jangan-jangan itu bukan akidah Dan jangan-jangan bisa salah dan seterusnya Untuk lebih aman Hadisnya harus mutawatir Sehingga, sehingga Kalau ada hadis yang bukan mutawatir kita boleh toleransi di situ, tidak usah kita berkelahi, tidak usah kita ribut dan seterusnya, karena memang pada zaman sahabat pun ada satu buku ditulis oleh al imam e, Zarkashi, judulnya itu al Ijabah fi Hu Aisyah Sahabah. Jadi siti Aisyah, Rosulillahu Anhawar yang di Indonesia kadang-kadang ada lagunya tuh Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, nggak sembahyang, nggak puasa. Ini bapak-bapak tolong tuh. Dan kita sudah sampaikan dengan pejabat berwenang di DKI Jakarta Jangan sampai ada lagu itu yang bareng dengan ulang tahun Jakarta Suka ada ondel-ondel terus Lahaulah walaku Terus dong indung, kepala lindung, segala macem itu Orang pakai kerudung dicelak ya. Yeah. Kesandung-sandung dan seterusnya Siti Aisyah r.a. itu pernah menegur Beberapa sahabat yang membawa riwayat salah Jadi ada Hei jangan tangisin orang yang sudah meninggal dunia karena innalmayyut yu'azab dibukai ahli karena orang yang meninggal dunia itu akan diazab dengan tangisan keluarganya kita kalau ada keluarga kita meninggal boleh nangis dong akhirnya struk Siti Aisyah bilang hei dari mana kamu dengar Kata Siti Aisyah. dari mana salah Al-Quran mengatakan Wala Tidak ada orang mendapatkan dosa Dari yang dia tidak punya andil Dari yang dia tidak punya Dia tidak punya andil Bagaimana dia dapat dosa? Orang sudah meninggal Misalnya Meninggal misalnya Jangan saya lagi ya Saya aja nggak apa-apa, nggak mau. Padahal pasti meninggal. Saya meninggal. Keluarga saya menangisi saya. Dosa saya apa kalau saya diazab gara-gara nangis mereka? Siti Aisyah bilang, heh. Ah, ulama mengatakan kalau hadis yang meriwayatkan tidak banyak takut terjadi seperti seperti itu. Ada lagi. Seorang sahabat bilang, sumber kesialan adalah wanita. Sumber kesialan Wanita, kemudian kuda Kemudian satu lagi apa begitu Siti Aisyah dengar Bukan karena wanitanya Siti bilang Hei, hey, hey, hey. jangan bawakan hadis itu Kamu datangnya terlambat Kamu datang Rasulullah sedang menjelaskan Terkutuklah orang-orang Yahudi Yang mengatakan sumber kesialan itu Wanita, kuda Kamu pas datang Yeah. Kamu datang pas Nabi mengatakan <laughs> ah, Dia tidak ikut dari awal Akhirnya salah Nah sehingga untuk kehatian Dan kalau ini diterapkan Semua yang bersumber dari Al-Quran dan ayatnya muhkam. kemudian dari hadis yang Mutawatir, kemudian yang ketiga Adalah akal yang sehat Sumber akidah itu akal Yang sehat, tapi tetap Akal yang sudah Diarahkan oleh Al-Quran Karena kalau akal dengan Akal manusia itu Kalau pakai akal saja Tidak ada arahan Itu lampu merah kita terjang semua Saya mau buru-buru dong saya ada janji Yang sana bilang loh saya dari kemarin ngalah terus <laughs> ya. Akal Tapi akal yang diarahkan Kemudian yang ketiga Namanya ijma Konsensus Kesepakatan seluruh Umat Islam Ini jarang dipakai sekarang Sekarang masing-masing Nah itu yang saya ingin ambil contoh Hadis yang sering dibawa Kemana-mana Yahudi akan terpecah Belah menjadi 31 Nasrani Menjadi 32 Umatku 33 Semua Di neraka Kecuali satu, umatnya Rasulullah bingung siapa yang satu ini? Semua, yang benar adalah kami. Hadis itu harus diteliti, sohih tidak? Ah, ini kan hatam Bukhari nggak pernah, hatam muslim nggak pernah, hatam Quran aja setahun sekali terpaksa, karena nggak enak yang lain hatam Quran, masa dia nggak hatam Quran? itu pun akan Hei, teliti dulu diteliti oleh para ulama yang mengerti bagaimana meneliti ilmu hadis ternyata riwayat tentang hadis terjadinya perpecahan sampai 33 golongan lalu yang masuk surga cuma satu, yang lain di neraka itu kan ribut NU sama Muhammadiyah masuk yang mana? Ayo. NU di neraka atau Muhammadiyah di neraka? Ini kan jadi ribut ya Setelah diteliti Dua cara penelitian Yang pertama Eksternal Mata rantai perawinya Tidak ada satupun Dari 10 jalur Periwayatan Yang selamat dari perawi yang lemah Itu hasil penelitian Nanti kalau buku ini sudah sudah kita terbitkan kita akan bagi untuk ibu dan bapak semuanya sehingga kita nggak gampang untuk menganggap kita paling Imam Syafi'i beda dengan Imam Maliki kira-kira yang masuk surga yang mana beda loh wudunya Imam Syafi'i beda dengan wudunya Imam Imam Maliki Imam Syafi'i tiga halai rambut sah Imam Maliki bilang enggak semua ayo Imam Syafi'i bilang punut imam yang lain bilang subuh nggak pakai kunut kira-kira di surga orang yang pakai kunut atau gak pakai kunut hadis, hadis perpecahan umat sampai 33 diteliti secara mata rantai perawinya itu tidak ada yang selamat dari kelemahan sehingga hadisnya dalam derajat do'if lemah. lemah kalau lemah ada orang Puasa rejab itu hadisnya lemah Enggak eh, apa-apa Benar Hadis yang mengatakan siapa yang puasa Satu hari di bulan Rajab dia akan mendapatkan ini Dua hari mendapatkan ini Benar itu lemah Tapi itu bukan masalah prinsip Sekarang masalah akidah Karena banyak orang ditanamkan Yang lain itu sesat Yang benar cuma Saya dan kamu Barangkali ada yang mengatakan seperti itu Meskipun tidak tidak secara langsung Hadis itu dari jalur yang Dari jalur penelitian eksternal Mata rantai perawinya nggak ada yang sohih Kemudian dari segi internal Kandungan maknanya Matan Kalau yang pertama namanya sanat Mata rantai perawinya Itu perawinya itu Ibu dan bapak mohon maaf Ulama ahli hadis itu hati-hati Dia kalau mau mengambil hadis Dia lihat, ini orang sudah tua atau belum Kalau udah umurnya 90 tahun Nanti hadis yang diambil dari situ Itu nilainya menjadi lemah Karena orang 90 tahun, jangan-jangan dia salah Dan seterusnya Nah, dari segi mata rantai perawinya Tidak ada yang sohi Kemudian yang kedua, dari segi matan Atau kandungan maknanya Itu juga bermasalah Karena Al-Quran Memuji umatnya Rasulullah Kuntum khaira umatin Ukhrijatlinas Wakadhalika Ja'alnakum ummatan Wasata Pujian untuk umat Rasulullah Tapi kok di dalam hadis itu Yahudi 31 Nasrani 32 Umat Islam Semuanya masuk Ini bertentangan Bahkan Ada ulama yang sangat hati-hati juga Almarhum, Profesor Dr. Ramadan Al-Buti Yang meninggal dunia ketika beliau sedang mengajar Dan ada bom Orang yang mengebom atau bunuh-bunuh bom bunuh diri Itu beliau mengatakan Yang dimaksud dengan 73 itu Yang semuanya masuk neraka Maksudnya umat dakwah bukan umat hijabah Umat selain Islam Bukan umat Karena Nabi Muhammad juga kan mengatakan umatku untuk dua yang beriman kepadanya namanya umat ijabah. Umat yang menyambut dakwah rasul. Ada umat dakwah umat yang Rasulullah atau dakwah Rasulullah itu sampai kepada kepada mereka. Yang dimaksud dengan umat di situ adalah yang masuk neraka, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Paling tidak maksudnya 72 itu adalah mereka yang sudah datang dakwah Nabi, tapi mereka nggak mau beriman. Sehingga umat Islam selagi dia bersahadat dan sahadatnya benar dengan aturannya benar, dia termasuk dari satu yang akan masuk. surganya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bulan syaban ini bulan yang Allah turunkan keberkahan untuk kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita sampai ke bulan Ramadan untuk mengisi bulan Ramadan dengan sholat, dengan puasa dengan membaca Al-Quran dan mudah-mudahan karena kita selalu etikaf selalu berbuat baik Allah berikan kepada kita kemuliaan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Banyak kurangnya dari saya mohon dua pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal'afum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikianlah jamaah yang dimudahkan Allah kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan semoga banyak hikmah yang dapat kita ambil Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan Dan selanjutnya Sebagai kata penutup Marilah sama-sama kita akhiri Dan kita tutup majlis kita Dengan sama-sama membaca doa Subhanakallahumma Wabihamdika Wa ashadu an ilaha illa anta Wa astagfiruka wa atuku ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh